Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal nahmaduhu wa nasta'inuhu, wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu allahu mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazidah فقال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا Ikhwani fi din rahiman ya Allah wa iyakum ajmain Kita masuk pada bab baru pada pelajaran kita Kitab tauhid karya al-Imam al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Najdi rahimahullahu taala Yaitu Qalal ma'alif rahimahullahu ta'ala Bab Minashirki annazru li ghairillah Bab Termasuk dari bentuk kesyirikan adalah bernadar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Baik Sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya Kita akan membahas terlebih dahulu Tentang apa itu anadar an Ya, dan nazar ini eh, seperti sudah menjadi bahasa kita, ya, seperti sudah menjadi bahasa kita, atau jangan-jangan sudah menjadi bahasa kita, nazar. Ya. Sudah disebutkan dalam KBBI. Ya. Dalam bahasa kita, bahasa Indonesia nazar pakai Z ya. Pakai Z. Tapi kalau bahasa Arabnya pakai za. Nadzara. Nadzara. janji pada diri sendiri hendak berbuat sesuatu jika maksud tercapal. Ya. Janji ini bahasa Indonesia ya, ini bukan istilah eh, pengertian secara istilah, tapi maknanya dalam bahasa yang, bahasa kita nazar itu adalah janji ya, pada diri sendiri hendak berbuat sesuatu jika maksud tercapai misalnya ia mempunyai nazar kalau anaknya lulus, Ia akan mengadakan selamatan. Ya, Ini nazar dalam bahasa Indonesia. Pengertian bahasa Indonesia. Dan ini yang mungkin memang Terbayang di benak kita ketika mendengar kata nazar. Ya, tetapi ingat dalam bahasa Arabnya nazar, pakai za bukan zai. Ya, bukan zai tapi za. Dan ini apa yang disebutkan dalam bahasa Indonesia ini adalah sebagian dari bentuk nazar. Tidak salah tetapi bukan Makna nadar secara keseluruhan Ini bagian salah satu bentuk nadar Sebagaimana akan kita bahas nanti Taib an nadar Kita kembalikan kepada Makna Aslinya Secara lugah maknanya adalah al-ijab, al-ijab yaitu mewajibkan, ya mewajibkan itu bahas uh, maknanya secara bahasa. Adapun dari sisi makna syariat atau definisi syariat istilah Adalah ilzamul mukallaf Nafsahu syai'an yamlikuhu gaira muhalin Ya. Ilzamul Mukalla Ini kita ambil dari kalamnya Asyik Muhammad bin Salil Saimin Di dalam kitab beliau Asyarhul Mumti ya. Ala Zadil Mustaqni jilid yang kelima belas Ilzamul mukallaf Nafsahu Seseorang yang sudah mukallaf Artinya seorang yang sudah balik ya, Mengilzamkan dirinya sendiri ya, Dengan sesuatu yang dia miliki Dan bukan sesuatu yang mustahil Bukan sesuatu yang mustahil Ini maknanya sangat umum sekali Kemarin kita sempat menyebutkan Mengwajibkan sesuatu atas dirinya Sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah atas dirinya Nah ini ketika kaitannya dengan ibadah ya, Tapi ini pengertian yang disebutkan oleh Syekh Ternyata lebih umum lagi Ya. Karena bisa saja dia tidak Mengizamkan suatu ibadah terhadap dirinya ya. Bisa jadi dia mengizamkan Sesuatu yang mubah Sesuatu yang boleh ya. Aku bernazar Kalau eh, Kalau lulus Traktir teman-teman, nah traktir teman-teman kan sesuatu yang mubah-mubah Ya Ini Nanti akan dilihat Apa hukumnya Sesuatu yang dia miliki Ya sesuatu yang dia miliki Kalau milik orang lain Sebagaimana kita jelaskan kemarin Tidak boleh Ya غير محال ini tambahan syogi. Dan bukan sesuatu yang mustahil. Artinya sesuatu yang mungkin. Ya. Misalnya disebutkan oleh Semin Semin, walau nadzar an yotir fa'in nahula yan akid li'an ma'humuhal. Kalau dia misalnya bernadzar untuk terbang, misalnya, ya, bukan terbang dalam saswat, terbang kayak burung gitu ya. Maka ini tidak dianggap nadzarnya. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang mustahil. qala wa akid bil qaul ya dan nazar ini yan akid bil qaul artinya dianggap sebagai suatu nazar sah sebagai suatu nazar oh ya bil qaul dengan perkataan ya ini juga eh, yang harus kita pahami bahwasanya nazar itu adalah amalan yang sifatnya call perkataan ya bukan hanya sekedar dia punya tekad dalam hati misal tidak tapi harus diucapkan ya harus diucapkan dengan niat dia bernazar ya. hampir sama atau mirip dengan sumpah Ya, karena nadar dengan sumpah di situ ada persamaan dan ada perbedaan. Ya. Taib walaihsalahu sihlah muayyana dan tidak ada sihlah bentuk tertentu di dalam mengucapkan nadar harus dengan lafadz tertentu tidak. Ya, setiap balkul madallah alilitizam fahuan nazarun atau nazar. Setiap yang menunjukkan makna iltizam pengharusan ini adalah nazar. Ya, misalnya dia mengatakan lillahi alayya ahdun. Ya, lillahi 'alayya ahdud. Ya. Allah. wajib atasku. Untuk Allah Subhanahu wa taala ahdud, janji. Janji apa? Disebutin. Au lillahi 'alayya nadhrun. <lilahi wajib atasku> ala <lilahi wajib atasku> ya dengan jelas lafaz nazarnya. Ya. Aku bernazar. Ya. ya kewajiban atasku aku bernadar untuk Allah. Auma ya. asbaha dalik mimma yadulu 'ala atau selainnya Ia menunjukkan makna al-iltizam ya makna al-iltizam و حكم النذر مكروه بل ما ل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الى تحريمه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير. Dan hukum nazar itu sendiri Hukum Bernazar ya, Karena ada hukum Bernazar, ada hukum Menunaikan nazar ya Ada hukum Bernazar dan ada hukum Menunaikan nazar Paham ya? Nah Bernazar itu sendiri Makruh Ya Bahkan Syekhul Islam lebih cenderung kepada pengharamannya. Kenapa demikian? Dan ini terutama ketika nazarnya adalah nazar muqayyad. Nazar muqayyad. Nazar muqayyad itu ada syarat-syarat tertentu ini tadi. Seperti tadi, contohnya, pengertian nazar dalam bahasa Indonesia. Ya, berjanji melakukan sesuatu kalau ya keinginannya terkabul. Ya, kalau keinginannya terkabul. Ya, seperti yang kita contohkan sebelumnya. Kalau misalnya saya masuk ya, perguruan tinggi ini misalnya, maka saya berpuasa sunah tiga hari berturut-turut karena Allah. Nah ini nazar, dia mengucapkan seperti ini walaupun tidak mengatakan nazar, tapi ini nazar. Ya. Baik. Dia mencaratkan kepada Allah Subhanahu Wataala untuk melakukan suatu ibadah kalau dia, ya, lulus, ya, yang atau mendapatkan yang dia inginkan dalam hal ini dia lulus. Kira-kira ya. tepat tak kita bermuamalah? Ya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan cara yang seperti ini Seharusnya kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala Ya bukan seperti ini caranya Ya dari sisi ini pertama Sebagai hamba Allah kita berpuasa-berpuasa Kenapa harus menunggu Ya Keinginan kita tercapai terlebih dahulu Harusnya kita tahu diri dong sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala memang kewajiban kita. Ya, dan itu adalah kebutuhan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu wa taala ini dari satu sisi. Ya. Yang kedua bahwasanya nazar itu tidak yarudukadron, yarudukadron tidak akan me mengubah takdir. Ya misalnya kalau lulus, misalnya nih kalau lulus, lulus sih ya memang karena Allah hendaki lulus bukan karena kita bernazar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang harus kita pahami. Ya, ini yang harus kita pahami. Ya, ini ya. makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah nazar itu kecuali keluar dari seorang yang bahil, seorang yang pelit. Ya, itu tadi. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala hitung-hitungan dia. Ya. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala hitung-hitungan. Ya, bagaimana misalnya nih? Misalnya, ya kalau anaknya sakit, ya. kemudian dia bernadari ya Allah kalau anakku sehat ya aku puasa, ya satu minggu misalnya. Baik. Allah takdirkan anaknya sehat. Kemudian dia tunaikan nazarnya. Setelah itu Allah takdirkan anaknya wafat misalnya. Ya. Kalau orang yang keliru dalam memahami perkara ini bisa jadi dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, kenapa kok aku sudah menunaikan nazarku? Kenapa kalau anakku tetap meninggal? Ya meninggal, mati hidupnya seorang di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya? Mati hidupnya seseorang itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kaitannya dengan nazar, kita enggak ada kaitannya dengan. Nah, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Musibah-musibah dan itu sebagai ujian bagi kita. Ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kita harus paham bahwa bernadar atau tidak bernadar, ya apa yang sudah Allah tuliskan untuk kita itu yang akan terjadi. Ya, tidak akan berubah dengan sebab kita bernadar. Tidak. Bahkan justru kenapa kalau kita beribadah harus ada hitungan-hitungan seperti ini bukankah sekali lagi sebagai hamba Allah kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah ini yang harus kita pahami. Ya jangan seperti orang Arabi yang disebutkan Ibnu Jauzi dalam Akhbarul Hamqa Mughafalin Mughaffalin. Ya. Arabi dengan keterbatasan berpikirnya. keledainya sakit, ya dia bernazar ya Allah, kalau keledaiku sembuh aku puasa 10 hari. Ya sembuh keledainya puasa 10 hari mati keledainya. Ya marah dia sama Allah. Ya Allah kenapa aku dah bernadzar kok masih mati? Ya sudah aku puasa nanti kalau bulan Ramadan aku tidak mau puasa 10 hari. Ya, nah ini ya ini arabi. Ya, konon kan jadinya yang seperti ini. Ya mungkin kita tidak sampai seperti itu. Tapi tadi ada bentuk suudan kepada Allah Subhanahu SWT. Kalau seperti ini terjadi pada kita. Hati-hati. Ya. Baik. Ini hukum bernazar. Tetapi hukum ketika seorang itu bernazar terhadap perkara ketaatan, maka kita akan dapatkan wajib untuk dipenuhi. Dan ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yufuna bin nadri. Ya, salah satu dari ciri atau sifat penghuni surga yufuna bin nadri. Mereka menunaikan nazarnya Bukan mereka bernazar Tapi mereka menunaikan nazarnya Ketika nazar itu adalah nazar ketaatan Mereka bergegas untuk menunaikannya La yasihu illa min baligin Akilin walau kafirah Tidak sah Nagar ini Kecuali Dari seorang yang sudah balik ya. Akil Tidak dalam keadaan gila tidak dalam keadaan ya, pikun misalnya. Tidak dalam keadaan mabuk. Ya, berarti yang belum balik tidak sah. Ini kalamnya. Syahid Zadul Mustakni. Walau kafir. Walaupun dia orang kafir. Walaupun dia orang kafir. Ya. Selama nadarnya bukan nadar kemaksiatan dan bukan kesihirkan. Apa sahitnya sahitnya Umar Ibn Fahd Taabur Djalalatallahu. Ta Beliau bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini nadar tu anatik anata kifal laylatan fil masjidil Harami fil filjahiliyah. Aku sungguhnya aku pernah bernazar kata Umar untuk beriktikaf satu malam di Masjidil Haram ketika masa jahiliyah dulu. Ya, saksihatnya di sini ketika masa jahiliyah dulu. Ya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam Awfi bin nazrik Tunaikan nazarmu Ya Ini Hadis ini dikeluarkan oleh Al-imam al-Bukhari Dan al-imam musrib Mutafakun alai Ya Walaupun di situ ada khilaf, tapi Allah Ta'ala alam ini yang sahih. Wasahih minhu kham satu aksam. Dan yang sahih, maksudnya, yang dianggap sebagai suatu negara, ya, atau disebut istilahnya yan aqid in aqada yan aqidu ya berarti maksudnya itu dianggap nazar ya nanti masalah hukum menunaikannya atau tidak nanti beda perkara lain ya beda kalau tidak dianggap nazar kalau tidak dianggap nazar tidak ada konsekuensi apa-apa Ya sebagaimana nanti kita akan dapatkan kalau nadarnya adalah nazar kesyirikan dia bernadar untuk selain Allah sudah tidak dianggap nadar selesai itu tidak ditunaikan tidak ada konsekuensi tetapi kalau yan akid sudah dikatakan yan akid ya sah sebagai suatu nadar ya kalau tidak ditunaikan berarti ada konsekuensinya nanti ya Nah ini masukkan waslahimin hukam satu aksam. Ada lima macam nadar, ya, yang yan akid. Selain ini berarti tidak yan akid, tidak dianggap nadar. Nah, ini yang kita akan sebutkan secara ringkas. Yang pertama an anadar al mutlak. Yang pertama nadar mutlak. Ya, nazar mutlak ini misalnya ya. Dia mengatakan aku bernazar kepada Allah. Sampai di situ saja. Ya, aku bernazar kepada Allah. Lillahi alayya al nadhrun. Bernazar untuk apa? Untuk puasa, untuk sholat untuk enggak disebutin ya, jadi namanya nazar mutlak, ya. nah kalau seorang itu, ya sudah terucapkan yang seperti ini dengan berniat nazar, ya. misalnya bisa jadi kan orang misalnya, aku bernazar sudah mau bernazar nih, kepada Allah. tiba-tiba ragu-ragu -tiba dia akhirnya nggak lihat terus kan? Nah sudah terhitung sebagai nazar atau belum? Yan akid, aulam yan akid? Jawabannya yan akid. Lalu bagaimana ditunaikan Gak bisa ditunaikan kan? Uang dia nggak jelas mau nazar apa? Ya, maka dia harus membayar kafaratul yamin. Ya. Khaffaratul yamin Ya Membayar Tebusan sebagaimana Tebusannya sumpah Kalau seorang tidak menunaikan Sumpahnya ya, Dan Khaffaratul yamin Adalah memberi makan Sepuluh orang miskin Atau Ya Memberikan pakaian Pada sepuluh orang miskin atau membebaskan budak kalau salah satu dari tiga ini tidak bisa baru dia ya berpuasa tiga hari ya sini sebutkan mutata'bihah nanti pembahasannya lainnya itu yang jelas dia berpuasa tiga hari ya Ini nazar mutlak. Yang kedua, nazar al-dujad atau al-dijaj. Aw al-gadab. Ya, istilah ini ya. Nazar dalam keadaan sempit. Ya. Terdesak atau dalam keadaan Marah Walaupun Tidak mesti dia dalam keadaan terdesak Ataupun dalam keadaan marah Hanya saja ini istilah ya, Istilah orang akan Bernadar seperti ini misalnya dalam keadaan marah Nah misalnya ini nah Ini banyak contohnya ya, Atau ada terbagi lagi Tapi kita ambil salah satu Contoh saja misalnya Dia bernadar, ya, dalam rangka justru untuk melarang orang. Misalnya dia berkata kepada orang, kalau engkau lakukan ini, ya, maka aku bernadar untuk puasa satu tahun penuh. Ya apa maksudnya kira-kira apakah dia memang bernadar untuk satu tahun penuh puasa satu tahun penuh atau supaya orang ini untuk tidak melakukan apa yang dia inginkan yang dia larang ya Oke. maksudnya supaya orang yang dia ya Khitobnya ini lawan bicaranya ini Misalnya anaknya ya Bapaknya marah sama anaknya Kamu ini sudah dibilang gak usah main keluar Malam masih keluar malam Besok lagi kalau misalnya pulang Jam 12 malam Biar bapak sudah puasa Satu tahun penuh Maksudnya bapaknya pengen puasa Satu tahun penuh atau bukan Hah? Bukan Supaya anaknya itu Ya nggak pulang lagi malam-malam, maksudnya itu. Nah, ini namanya nazar godop, salah satunya. Ya, nazar lijad. Taid. Besoknya eh anaknya pulang jam 1 malam. Nah gimana loh? Nah, apakah dia wajib untuk menunaikan nazarnya atau tidak? Ya. Pertama pahami dulu surahnya ya Ini nadar godop namanya Taib Fahuk fayuhayyaru baina fi'lihi Wa kafaratiyaminin Maka Maka dia mempunyai pilihan ya, Dia mempunyai pilihan Apa pilihannya Antara dia menunaikan nadarnya tersebut Ya Misalnya dia ya Sudah Komitmen saya sebagai Seorang yang sudah mengeluarkan kata-katanya Tidak bisa ditarik Puasa dia satu tahun penuh Misalnya Ya atau wa kafarat yamin ya atau ya dia menebus dengan Kafaroh yamin tadi membayar kafaroh yamin untuk tebusan sumpah kenapa karena memang maksud dia bukan memang dia ingin berpuasa satu tahun enggak tapi untuk melarang anaknya ini tadi ya itu sebagai takib saja. Sebagai penekanan supaya anaknya itu. Supaya apa? Supaya ngerti kalau dibilang. Ini. Ya. Maka. Ini. Fayuhayya rubayna filihi wa kafaratiyamin. Dia boleh milih. Antara dia menunaikan nazarnya. Atau. Dia tebus dengan tebusan sumpah Ya Dia tebus dengan tebusan sumpah Ya ini yang ke Nazar yang kedua Kita masih ada nazar tiga lagi Nazar mubah Kemudian Nazar maksiyah Dan yang kelima Nazar at-tabarrur Ya, nadzar tabadur ini yang bentuknya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. 36 menit. Nakta filahu wa subhanahu warahmatullahi wabarakatuh.